Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Pemirsa Indonesia Imanapun Anda berada Ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di studio Pagi hari ini Kembali kita ketemu lagi di sini tentunya Di Mamah dan A'a Beraksi Jadi kayaknya lemes Suaranya masih pelan okay. banget ya Mamah dan A'a Beraksi Nah gitu dong Bu Sehat ya Bu Berasih. Alhamdulillah Ya, mudah-mudahan keluarga juga sehat semuanya. Ini sama suaminya rukun-rukun aja, kak. Rukun. Alhamdulillah ya, karena demi langgeng dan harmonisnya hubungan rumah tangga, suami istri itu wajib memahami perannya masing-masing ya. Suami wajib mena menafkahi istri sebagai imam dan pemimpin rumah e, tangga dan istri juga wajib taat pada suami demi memenuhi kebutuhan keluarga. Namun ada juga yang terjadinya kebalikan ya Bu ya, istrinya sering lawan suami karena suami juga jarang menafkahi istri dengan baik. Jadi muter-muter di situ aja ya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas masalah tersebut. Kita akan ikuti atau Syamaamah si tentang istri suka melawan suami. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hamduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh istri suka melawan suami yang namanya rumah tangga Anda silakan lihat di dalam surat an pertama Ya ayuhan nasu taqurubbu rabbakumul ladzi khalaqakum wahidah wa khalaqa minha zaujaha Allah berfirman Orang yang menikah itu adalah jawaz. Jawaz adalah pasangan. Yang namanya pasangan saling. Salingnya ada 4. Yang pertama tahabuk yang kedua ta'awun, yang ketiga tasyawur, yang keempat tafiq. Ta Tahabub, suami-istri harus saling mencintai, saling mencintai satu dengan yang lain. Suami mencintai istri, istri mencintai suami. Tek, yang kedua taawun, saling tolong menolong. Kalau ada masalah apapun, tolongin tuh istri oleh suami, tolongin tuh suami oleh istri, saling tolong menolong. Karena rumah tangga milik berdua pasangan. Yang ketiga tasyawur selalu bermusyawarah tiap ada permasalahan. Sebelum kita menikah Terserah gue dong Kita yang punya diri Mau diapain tuh duit Mau ngapain kek Begitu menikah rumah tangga milik berdua Ada apapun hendaknya dimusawarahkan dengan pasangan anda Tasawur Yang keempat Ta'afi Kita ini manusia biasa Yang pernah berbuat salah Tidak ada manusia yang sempurna Semua manusia pernah berbuat salah Betul? Betul Orang yang baik bukan orang yang tidak melak pernah melakukan kesalahan. Orang yang baik yaitu orang yang mau memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Kalau suami punya salah, minta maaf sama istri. Kalau istri punya salah, minta maaf sama suami. Wajib saling minta maaf. Baru rumah tangga kita akan aman. Maaf. Ternyata tadi Abdel bilang dalam rumah tangga. Kadang-kadang suami yang nyebelin. Kadang-kadang bini yang nyebelin. Pernah ibu nyebelin buat suami? Pernah <hari> <hari> Wah. Enak aja kata Gus. Wa asiru hun bil ma'ruf fa il karih wasa wa sa antqaru syai'an wahua huwa khairulakum. an 19. Tugas para suami itu apa? Pergauli, wahai para suami. Isi kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Bujuk mereka. Cumbu mereka. Belai mereka. Peluk mereka. Sayangi mereka. Rayu mereka. Puji mereka. Itu perintah Allah. Karena perempuan diciptakan. Itu yang disukur yang bengkok, yang sebelah kiri. Ini kalimat kiasan. Hati seorang perempuan itu rapuh. Kalau suaminya, omongnya terlalu diktator tak tak bisa hmm. patah, ini kiasan bukan hakiki. Jadi suami itu wajib memuji istrinya. Namun eh, jangan ketawa dulu mikir, karena Allah berfirman, fa'il kari tumuhuna. Kalau suatu saat istri kalian menyebalkan kalian, ini ayat loh, saya cuma nyampein doang. Artinya sadar nggak sadar. Berasa nggak berasa, kita para istri kadang-kadang nyebelin buat lakinya masing-masing. Hmm. Apa artinya? Kalau kita sadar suami nggak suka pakai baju ini, depan suami jangan pakai baju ini dong. Kalau kita sadar suami nggak suka makanan yang ini, walaupun Anda suka makannya dengan depan suami. Hmm. Kalo anda tahu suami tidak suka sepreyang ini, jadi pasangin ini dan seterusnya itu tugas istri. Jangan merasa Srianya seringannya belinya, cuman suami sudah makluminya. Sekarang, pernahkah anda mendengar kata nusuz melawan? Apa sih yang namanya nusuz melawan? Suami melawan istri, kebalikan dari istri yang solihah. Anda lihat Arisak al-rijalu kawwamuna alan bima ufadzolallahu badakum ala badin. Wa bima anfaku min amwalihim. Pas-salihatu qanitatun hafidhatu lil-ghaibi bima Nusuja Hunna, is Hunna, Wallati tahopunanusuzahunna nee, payduhunna wahjuruhunna Wadribu wadribuhunna. Suami, kepala keluarga. Allah memberikan para laki-laki dibandingkan dengan para perempuan. Laki-laki punya kewajiban memberikan sebagian rezeki mereka buat istrinya. Jangan semuanya. Sebagian tahu. Isi yang soliha. isi yang menjaga kehormatan dirinya, baik suaminya ada maupun tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan yang nusut, yang melawan, yang sotoi ama suaminya, nggak pernah nurut ama suaminya. Nasihati dia, pisah ranjang. Kukul mereka Mana orang Nusuz? Nah. nah Apa sih yang namain Nusuz dari Bunga Rancu? Misalnya Habis nikah Suaminya ngajakin pindah Walaupun ngajakin pindah cuman di perumahan kecil RSS Berapa S nya ya, Del? 7 RSS Rumah susah selonjor sisi susukan 4 <Lyik> 4S <Empat> <Lyik> walaupun istrinya orang kaya kalau suaminya punya rumahnya cuman itu diajak pindah tidak mau itu nusus atau ini istri keluar rumah tanpa diizinkan suami kecuali kalau ke rumahnya ada duit keluar ngaji, itu mah tidak tidak nusus itu nusus kalau keluar rumah cuman mejeng kok mall, numpang adem ngarumpi sama tetangga nah itu. atau misalnya saja suaminya ngajak Entuh, istrinya nggak mau nusus. Ah. <tik> Jadi <tik> banyak diantaranya yang disebut dengan istri nusus yang membuat suami tidak suka. Nah, maka kewajiban suami yang pertama nasihat baik-baik, ajak ngobrol, bicara. Saya tidak suka kamu begini ngobrol deh, nasihatin. Ternyata istrinya Rada keras kepala Terus weh Begitu nusul <klihat> terus Langkah yang kedua Pisah ranjang Yang disebut pisah ranjang Boleh jadi Kalau kamarnya ada dua Ranjangnya dipisahin Cuman kalau rumahnya RSS cuma satu ranjang kan Kamarnya <tuh> <tuh> cuma satu Anak <tuh> kecil Nah mungkin gak tegor-tegoran Walaupun seranjang Mungkin kalau istrinya nyolek-nyolek, suaminya diem aja, ditolak. Mungkin walaupun berhubungan badan gak diajak ngomong sama suaminya. Atau boleh jadi e, kalau misalnya yang disebut pisah ranjang itu benar-benar pisah ranjang beneran. Cuman kalau rumahnya kecil susah. Emang ranjangnya cuman atuh, kamarnya cuman atuh, susah, duk -dek. Nah ini yang disebut dengan nusus pisah ranjang. ternyata pisah ranjang bininya juga emang udah begitu mengal dah keras kepala beneran. yang ketiga boleh dipukul. memukul di sini ada syaratnya. satu tidak boleh lebih dari sepuluh kali. yang kedua tidak boleh memukul wajahnya. yang ketiga memukul bukan untuk menyakiti tapi mendidik. jangan pa laluan pa kalau perlu dipukulnya pakai pipi. Pak. Kecuali kalau suaminya siringku mukulnya kencang. Wah. Tuh. Bahkan ada ulama yang mengatakan mukul itu paling kencang pakai siwak. Saya tanya, bisa kencang enggak kalau mukul pakai siwak? Enggak. Saking tidak boleh menyakiti karena itu mengirik bab yang kau kerjakan suami tidak suka. Namun Allah berfirman kalau sudah dinasehatin, sudah pisaranjang, sudah juga dipukul tidak mempan Tasra suami. Mau dicerai silakan. Mau dilanjutkan silakan. Cuman penggal punya bini kayak begitu mah. Cuman kalau sudah sadar, dia sudah minta maaf, berbuat baik, merubah sikap, merubah perilaku, ah Atau nakum. Kalau dia sudah taat Maafkan dia Jangan kalian para suami Menyusahkan istri-istri mereka Apa maksudnya? Kalau istri sudah merasa salah Lalu minta pak mama suaminya Jangan suami memperbajang masalah Allah kemarin juga Nah ini salah Artinya dia tidak bijak Maafkan Cut Selesai Dia sudah kembali kepada saya Begitu seharusnya Kalau suami menghadapi istri-istri yang nusus Baik Itu dia, saya mau-mau untuk tema kita tentang istri suka melawan, ya. Jadi kalau istri nusus, pukulnya pelan? Pak. Kalau suami selingkuh? Pak. Oke, ya. Oke, sekarang saya akan absen dulu Majelis Alim yang hadir di studio. Yang pertama adalah Majelis Alim Bani Nawawi Cilegon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Cilegon sekarang bahasanya pakai bahasa apa sehari-hari sih, Bu? Bahasa Jawa ya Jawa reang Oke okay, ya Sunda Jawa tapi reang ini ya e, Berbeda dialeknya ya Bu ya Baik terima kasih sudah hadir di sini. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Bahir Ahmad Pekalongan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini brosnya cuy Iya yes. Brosnya baru Bu Baru oh, Bajunya Baru Kerudungannya baru? Baru Mukanya? Baru Lama Iya, <tuk> ah, stok lama mukanya ya Tapi seger-seger semua kelihatan ah, Karena warnanya juga cerah gitu ya Pekalongan kan terkenal dengan? Batik Bawa batik ya? Bawa Sepre? Oh enggak ya, cipadu itu ya Baik, terima kasih Bu Yang berikutnya adalah majelis salim al Al-Fatir Banjar waar ik zat ja banjar nengara ini oh jawa barat ya oke baik terima kasih sudah hadir sini ya kita harus break sebentar nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di mama dan a terima ngapain lu udah nggak diakui udah oh. dibuang disia-siain ngapain bertahan mikir lelaki punya harga diri songong amat tu bini yang I'm sure. sure.